Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum A salam, salam, salam, salam, atubu salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, O bayani is Amin. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, Hah, sikir. Bacanya apa Kangsa? So? Itu kayak rumah Subhanallah 33 kali. Hmm. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 12 eh 13. Ah, buang-buang. <tuh> oh. Jarrie, ya Subahano, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Subahano, Subahano, doe? Kerry, papjes, sini Terus je lupa nih, udah sampe berapa zikirnya Iya kak, maaf Subhanallah Subhanakallahumma Bihamdika wa Astagfirullahaladzim Uma Tadi doanya apa aja sih? Kita udah selesai doa Uma belum Uma doanya banyak, Ra Terus, Uma zikir juga kan? Iya sayang bacaan zikir kan harus lengkap. Oh. Ada tasbih, hmm. takbir, dan tahmid. Hmm, hmm. Emang bacaan zikir apa aja, Ma? Nusa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong, Ma. Hmm. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu akbar. Artinya Allah maha besar. Tahmid, alhamdulillah. Hmm. Artinya? Uh, uh, iya, uh, artinya segala puji bagi Allah. ih Pintar anak Uma. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali? Tapi kan cari kita cuma 10. Uma. Iya, kalau 33 kali carinya kan nggak cukup. Hmm. Jadi gimana dong Uma? Caranya... Fokus ke sini. Hah? Hmm? Hati-hati jangan terburu-buru. Minta sama Allah dihusyukan dalam berzikir dan berdoa. Wah, supaya dijauhkan dari waswas -was dan bisikan setan. Oh, oh. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan." Hah, cuma tangan kanan? Oh, bisa, ma? Bisa. Sini, mana tangannya? Lihat ruas jari tangan kanan kalian ya. Setiap jari ada berapa ruas? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Tiga satu, tiga dua, tiga tiga. tiga. Wih, benar Umah. Mas 33 jumlahnya. Masya Allah keren banget ya Uma, gampang kan? Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai dua tangan lagi ya Uma. Wah, oh. Uma pinter deh. Oke, <laughs> kalau gitu. Fokus, hmm. terus mulai. Subhanallah subhanallah, <tik> subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Allah Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai baca. Subhanala. Pada Subhanala. Subhanala. Subhanala. Subhanala. Subhanala. Dum-dum-dum-dum <laughs>